Siap. Yeah, sebelumnya pernah ku katakan. Seringku ingatkan jangan sampai kau sesali ikuti arusku. Yeah, dan sekarang kau ingin kembali setelah. We got